Oke okay, oke okay, oke, okay. bareng-bareng. Nirwana juga di Langsung aja. Request dari kalian semua dikasih ya. Buat yang di sebelah kanan juga kita kembali goyang juga nyanyi sama-sama lagi ya. Don't ask me to Que You're Terima kasih Ayah Sarai thank you so much kaji. sayangnya Iya